masih lanjut? Lanjut? Lanjut? Sip. Oke. Okay. Saya panggilkan saya ada Rena KDI Monata Aldugal Mas kenapa? Waduh ya Allah, apa-apa omong-omong? Orang kuat hatiku Aduh hmm. <laughs>